Hari-hari yang terus akan kita lewati. Sampai ajal menjemput nanti. Terus lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jamaah di Masjid An-Nida MNCTV. Yang juga semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Baik seperti biasanya. Saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Karena di kesempatan kali ini. Jamaah Alhamdulillah hadir sampai Keluar masjid ini Ustaz. Alhamdulillah. Dan informasinya bahkan sudah ada yang menginap. Dari semalam. Untung tidak ada yang mendirikan tenda ini Ustaz. <laughs> Karena khawatir nanti ini masjid apa penampungan. gitu <laughs> Baik. Yang pertama. Yaitu dari Majlis Ta'lim Al-Hidayah. Kuningan. Sebanyak 50 orang. Boleh tunjuk tangan yang mana Bunda? Oh paling depan. Oh Bapak dan Ibu. Berangkat dari Kuningan kapan, mas? 8 hari yang lalu. Jam 8 pagi. Jam 8. Oh, malam. Oh, habis bisa ya. Baik, rencana pulang ke Kuningan kapan? Asar. Iya, mudah-mudahan ada oleh-oleh yang bisa ditinggalkan ya. <gulau> Kemudian dari Koperasi Mekar Barat, Amis sebanyak. Ini betul 200 orang? Coba boleh tunjuk tangan yang mana? Waduh, subhanallah. Ini dari Ciamis, 200 orang. Jangan-jangan saya curiga minggu depan bahawa 2000 orang nih. Kemudian dari Madi Salim, Hayatul Islam, Cilduk. Iya, ada di tengah-tengah kita. Baik. Kemudian dari Madi Salim, Al-Hidayah, Pangandaran. Pangandaran tuh oh seragam ya, ibu pakai seragam ya. Pertanyaannya satu, udah lunas apa belum? Oh, sudah. <laughs> Pangandaran tuh daerah mana tuh? <laughs> Ciamis, si Ciamis si lagi. Wah, subhanallah. Allah, jangan-jangan masjid ini minggu depan diduduki masyarakat Ciamis. Si Kemudian Masjid Taklim Ampel Gading, Pemalang oh ini berarti Jimnya yang datang ini. <laughs> Kemudian dari Indramayu, oh bagus, oh cuma dua orang ya. Oh iya, aduh, langsung diprotes saya ibu. Habis yang kelihatan tangannya cuma dua sih. Kemudian dari eh, Bandung, Majistalim Majalaya. Iya, terima kasih, Ayahanda Ibu, mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa manfaat. Dan kita berdoa semoga Ustaz kita, Ustaz Danu Senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu SWT Dan kesehatan yang dianugerahkan kepada kita juga Semoga tidak hanya kesehatan badan Tapi juga kesehatan hati Kolbun salim Hati yang bersih, hati yang jauh dari iri dan dengki Baik Ustaz, apa kabar Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillahirrabbilalamin Tema kita kali ini lumayan unik Bahkan sangat unik, yaitu tubuh sebagai perekam akhlak kita. Intinya, bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada tetangga, bahkan kepada diri sendiri, apapun perbuatannya, ternyata itu semua direkam oleh tubuh kita. Sehingga berapa banyak orang yang dititipkan sakit oleh Allah karena akhlaknya yang belum diperbaiki. Karena bagaimanapun setiap tubuh kita akan ditanya. Di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima Alhamdulillah. Baik Ustaz, tentang tubuh sebagai perekam ahlak kita. Memang sedemikian hebatnya Ustaz tubuh merekam setiap perbuatan kita. Iya. Sebenarnya <tuh> Tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk sujud. Untuk menyembah pada Allah Ta'ala. Untuk mematuhi perintah-perintah Allah dalam Quran. Tubuh. Jadi. Hal sewajarnya kalau di dalam Al-Quran diceritakan. Kalau besok di Yaumul Qiyamah. Kalau seseorang itu e, meninggal. Kemudian ditanyain. Yang ditanya yang menjawab itu bukan mulutnya. Tapi tubuhnya. Diceritakan Bisa tangan. Bisa semuanya ada dalam tubuh kita. Nah. Kenapa? Karena mulut kita terbiasa. untuk Tidak bagus istilahnya ya. Iya. Yes. Mulut kita ini. Terbiasa tidak bagus. Makanya kita belajar. Dari uh, pengajian kita. Dari pinggir hati ini. Membiasakan mulut itu. Berbicara tertib. Berbicara benar. Walaupun sulit. Tetap belajar. Kemudian. Apa saja dari tubuh. Yang itu nanti bisa Menjadikan. Uh, siksa atau bisa menjadikan amal soleh bagi kita. Kita uh, kita kasih contoh, misalnya otak kita. Allah menciptakan otak kita. Bagaimana kita menggunakan otak kita? Yeah. Otak kita kita pergunakan untuk berfikir. Larangan bagi orang Muslim untuk senantiasa berfikir yang tidak baik, yang negatif, yang sulon. Kemudian, kalau memang kita senantiasa melakukan uh, Pikiran-pikiran tidak baik Ya wajar saja nanti Allah kalau sudah Waktunya pikiran kita itu Harus kembali ke jalan Allah Ya Allah akan memberikan peringatan Pasti ya. Kalau memanya mata Bagaimana mata kita itu kita pergunakan Untuk menjadikan amal soleh Ya kita melihat sesuatu Melihat sesuatu kalau itu baik Ya kita bersyukur kita memuji Allah Kalau melihat sesuatu kita itu Tidak tidak apa namanya tidak ya, cocok ya gak usah emosi Ya melihat gak cocok ya kita yang istighfar aja dulu yes. Karena bisa aja yang gak cocok itu karena nafsu kita Karena emosi kita Mata itu kita aja untuk sujud Kemudian apa? Om telinga Telinga itu dipergunakan untuk apa? Untuk mendengarkan Bagaimana caranya telinga kita sujud pada Allah Ta'ala Ya kalau kita mendengarkan sesuatu Kalau itu baik Kita harus mau mendengarkan kalau itu dari ayat-ayat Allah Ya kita harus mau wajib mendengarkan Itu telinga kita Jadi kalau kita telinga kita Kalau momennya diingatkan melalui ayat Allah itu Emosi marah ya Tinggal nanti ditunggu aja Apa peringatan Allah melalui telinga telinga manusia Yang tidak, tidak mau mendengarkan nasihat Nah itulah salah satu bahwa tubuh kita adalah Perekam akhlak kita Bagaimanapun juga kita harus menyadari diceritakan dalam Quran wala min al-adabil asna dunal adabil akbari lahum di sini ada sangat di, eh, diceritakan dalam surat as-sadah ayat 21 sungguh kami timpakan kepada mereka kita manusia itu siksa kecil di dunia jadi Allah sudah memberikan gambaran bahwa kita akan diberi siksa kecil di dunia Sebelum siksa besar di akhirat, sebelum di Yaumul Kiamat, agar mereka kembali jalan benar, agar kita ini Baik. kembali ke jalan Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwa bagaimana kita itu seharusnya menjalankan tubuh kita agar hmm. nanti asyik ya. pada Allah Taala. Nanti kita bisa teruskan. Baik, ya. Star, ya. yang unik adalah ketika mulut kita nanti dikunci, karena memang yang paling sering buka aib orang lain. Bahkan aib orang tua, aib pasangan, jadilah lain adalah mulut ini Ustaz ya. Pak Ustaz nanti akan kita kembali bahas. karena uh, sayup-sayup agan subuh sudah berkumandang di seling kita. Pemirsa, jangan anda kemana-mana. Jangan pindahkan channel anda. Tetap di NNCTV. Karena Bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizah Kimirza. Akan kembali setelah kita salat subuh berjamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin Baru saja kita melaksanakan Salat subuh berjamah di Masjid An-Nidah Dan kami berharap Pemirsa dimanapun anda berada Sudah melaksanakan salat subuh juga Karena dengan seperti itu Mudah-mudahan pengajian kita akan Lebih khusus tentunya Amin. Ya Rabbal Alamin Baik, kembali ke tema kita tentang Subuh sebagai perekam akhlak kita nah, Ustaz, begitu dahsyat Tadi Ustaz menjelaskan Bagaimana Setiap anggota tubuh kita ini mampu merekam setiap akhlak dan perbuatan yes. Dari mulai mata, telinga, bahkan sampai kaki sekalipun yes. Nah, uh, sebenarnya Ustaz tubuh ini kan yang kita tidak tahu punya daya rekam tersendiri uh. Mata bisa sakit mata, uh. Uh, kemudian ada sakit-sakit yang lain Sebab-sebab itu bagaimana Ustaz? Dan memang apa itu hasil penelitian atau uh. memang di Al-Quran sudah ada? Kian abad yang lalu. Iya, kalau saya melihat memang secara kalau tersurat tersurat ya. Cuma kita sendiri sebagai manusia seorang Muslim itu tidak mampu atau belum mampu melihat bahwa isi Quran itu masih banyak misteri yang kita uh, yang belum kita ketahui. Nah, sebenarnya Allah itu kalau menciptakan makhluk itu pasti ada penjaganya lah. Penjaga ini bukan bukan berarti maaf. maaf. Penjaga ini bukan yang namanya kodam itu bukan. Yeah. Penjaga yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah para malaikat sebenarnya. Hmm. Nah, pada waktu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala Tuhu kita. Disitulah ada penjaga. Di mata kita ada penjaganya. Di otak kita ada penjaganya. Kemudian di mulut kita sendiri. Di jantung kita. Di hati kita. Di kaki kita. Tangan kita itu ada penjaga. Bagaimana kalau mamanya... Otak kita tidak beres. Bagaimana mata kita tidak bagus? Bagaimana mulut kita nanti asal berbuat zolim, umpamanya. Yes. Para penjaga ini sebenarnya sudah tahu bahwa seorang ini dia berbuat salah, berbuat dosa. Kemudian oh ini berbuat baik ni mulutnya begitu. Nah yes. ini sama. Kalau berbuat salah dan dosa nanti akan tersampaikan pada komandannya, umpamanya uh, malaikat atid. Kemudian kalau berbuat amal ini akan tersampaikan juga Nanti semuanya pada rakib Dan ini semuanya tertulis Setiap detik apa yang kita kerjakan Jadi Kalau kita mulai saat ini paham Bahwa sebenarnya malaikat itu ada di dalam tubuh kita Kemudian kita mau belajar Saya akan belajar lurus Sama seperti apa yang dalam Quran Itu aja dulu Yang ringan-ringan aja Salat lima waktu sudah Kemudian puasa di bulan Ramadan Alhamdulillah yang tahun kemarin sudah mudah-mudahan Tahun ini kita mampu kan seperti itu. Salat Sunnah, Alhamdulillah sudah banyak kita kerjakan. Puasa Sunnah, Langga sudah banyak. Apalagi kemudian kita mencoba berbuat uh, amal soleh tambahan. Memangnya melihat istri itu ngomel, gimana kita itu mau mau mau apa namanya? Bagaimana cara mulut kita, mata kita, telinga kita, otak kita kita bergunakan untuk sujud pada Allah Taala? Kalau melihat istri kita ngomel mamanya. Oh itu juga sulit. Kita harus berpikir. Ini mau diapain. Kalau ngomelnya itu mamanya kata-katanya tidak enak. Kita dengerin dulu. Oh masalahnya ini. Kemudian kata-katanya kasar. Itu harus masuk. Kemudian kita mau apa? Bilang sama istri. Omonganmu gak beres. Jangan kamu teruskan. Itu melanggar agama. Sebagai seorang suami harus berani seperti itu. Karena itu adalah kita mencoba mengamalkan bahwa laki-laki ini pemimpin wanita. Harijal kaumun ka wauna 'al nisa. Ini ini sudah sudah jelas sekali bahwa kita harus melakukan. Nah, inilah amal saleh. Jadi amal tambahan, amal tambahan yang kita uh, sendiri akan uh, ditulis oleh malaikat raqib kalau bisa menjelaskan, uh, bisa mengerjakan. Nah, kalau memang kita tidak mampu mengerjakan atau Malah kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran. Kita melanggar nih. Apa-apa, yeah. eh, apa aja. Termasuk momenya disuruh momenya tidak berkata kasar, kita berkata kasar. Disuruh momenya berpikiran kita itu selalu khusnudan, kita malah kebalikannya. Seperti itu. It. Itu melanggar sebenarnya. Sama seperti kita disuruh sholat, kita gak sholat. Kan seperti itu, itu melanggar. Nah, itu pasti ada sanksinya. Karena apa? Karena Allah... Akan mengajak kita melalui Quran, melalui Sunnah Rasul itu kembali lagi ke jalan Allah. Baik. Nah, nah mudah-mudahan dengan gambaran inilah sebenarnya sakit yang ditimpakan oleh Allah Taala sebenarnya yang apa yang sudah ditulis dalam Quran itu dari kita sendiri. Wa ma ashobaku masyibatin fabi maktabsabat ahdikum. Apa saja musibah yang kau terima? Nah, ini termasuk sakit ini yang tertulis dalam Quran. Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri iya. Buah tangan ini adalah perilaku sifat kita yang keluar dari jalur hmm. Islam Seperti itu Dan Tuhan Allah Satu pencerahan di pagi hari Yang mudah-mudahan lebih membuka hati kita Karena bagaimanapun yang namanya hati itu Nahkoda kita Ustaz ya Iya. Kalau nahkodanya baik, arahnya jelas Yang lain tubuh ini akan ikut Maka dari itu Uh, untuk berikutnya kita persilahkan terlebih dahulu. Untuk bertanya langsung kepada Ustaz Danu. Tadi yang sudah, iya. Ya, silakan Bapak. Kalau sebut nama dan asalnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utam Suryadi dari Garut. Uh, ke sini tadi malam, uh, jam jam jam 12 ya. Alhamdulillah bisa bertemu dengan pak ustadz dan langsung saja kepada permasalahan pak ustadz. Kebetulan adik saya, adik par saya dapat musibah dari umur 20 tahun ditemukan ada tumor di kepala. Nah setelah itu dapat penelitian, lantas saya pergi ke telinga kiri dulu. Setelah ke telinga kiri saya usahakan tetap dioperasi ke Hasan Cidikin. Waktu itu, Alhamdulillah e, bisa kira-kira tiga -kira tahun lah bisa baik, tetap bekerja, dia biasa. Kita musibah lagi jatuh lagi. Nah sekarang keluhannya atau gimana maksudnya? Ya. Eh, kan dia lagi kerja di gudang gitu pak. Dia jatuh hmm. ke belakang begitu katanya. Iya. Hmm. Tuh. Ha -ha. nah, Setelah itu adik saya ini sekarang merembet ke celik eh, apa mata ke mata ya mata mulai mata kiri oh mata kanan dulu setelah mata kanan tidak melihat sekarang mata kiri tidak melihat bahkan eh, sudah gelap sama sekali. Hmm. Nah yang keduanya jalan juga pak jadi susah gitu jadi keseimbangan hilang. Nah, untuk itu, saya kepada Bapak Ustadz, saya minta solusinya bagaimana jalan keluarnya untuk adik saya ini. Iya. Terima kasih. Ya, baik, uh, Ustadz, uh, walaupun tidak berkenan terlebih dahulu, Bapak akan kita jawab setelah yang mau lewat ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan kemana-mana kita akan menjawab dari pertanyaan Bapak tadi setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT ta Tadi sudah kita mendengar pertanyaan langsung Oleh seorang Bapak dari Siamis Pak, ya? Pak Dari Garut Dari Garut yang langsung ditanyakan kepada Ustaz Danu Kami persilakan Bapak untuk berdiri kembali ya, Beserta dengan adik Ipar ya, ya adik Ipar. Kalau adik Ipar siapa namanya Pak? Firman Fauzi Firman Fauzi Umurnya kalau kalian boleh tahu? Umurnya 26 tahun sekarang, uh -huh. waktu itu 20 tahun. Kejadian awalnya di umur 20, 20 tahun, jadi sudah 6 tahun ya? Iya, sudah 6 tahun sudah enam tahun. Baik ya, berbersilahkan. Iya, saya, saya mau Terus tanya Pak Pak siapa itu ya? Pak Ujang Suryadi. Ujang, iya. Pak Utang namanya? Iya. Kapan bayarnya? Utang berapa? <laughs> Barokah Pak. Ada yang utangin. sepertinya adik ipar beliau tidak bisa berdiri lama ya pak. Itu butuh. Oh, Kau nggak bisa berdiri iya, lama. Cepet Jadi maunya duduk ya. Iya. Boleh iya. kalau mau berdiri atau mau duduk, milih yang mana, enak yang mana? Enak yang mana mas? Ah, -man? berdiri aja kalau mau duduk, duduk. Ah oh, berdiri nggak apa-apa ya? Ya, ya kuat ya. Ya, Ia, Insyaallah mudah-mudahan kuat. Sebenarnya begini, beliau sudah menikah belum, pak utang? Belum, pak. belum, belum ya, ya. Jadi dari umur 20 terkena seperti itu ya. Iya. Memang uh, kalau memang ada tumor yang ada di kepala. Ini saya minta maaf. Saya harus bercerita. Agar ini tidak mengenai kita yang masih sehat istilahnya. Iya kok. Dulu uh, Mas siapa namanya ini yang sakit? Mas Firman. Firman. Mas Firman. Mas Firman ini memang termasuk orang yang pendiam. Dulu. Memang pendiam, cuma uh, beliau dulu gak sadar, karena memang belum berkenalan dengan kita ya, belum belum sadar. Pendiam, kemudian beliau itu kalau ada kejengkelan itu hanya dalam pikiran beliau aja. Kalau jengkel atau marah, diem. Tapi dalam otak beliau jengkel, marah. Iya. Nah, yang yang paling kuat dari umur 20 itu sudah muncul tumor di otak, ini biasanya, ini biasanya ya, prosentase besar biasanya sering jengkel pada salah satu orang tuanya. Ini, tapi diem tapi diam enggak enggak enggak bisa keluar karena takut durhaka, karena takut salah. Jadi cegalnya itu hanya diam. Atau jengkel marah yang tersimpan dalam otak kepada saudara. Ini kuat sekali. Saya nah, ini Mas Herman, ingat enggak kira-kira sama siapa yang cegal tapi diem sampai saat ini? <tuh> Sama kakak, baju biru. Sama, oh sama bapak juga. Astagfirullahaladzim. Ini beliau ayahnya ini. Oh, oh ini bapaknya yang baju hijau. Yang baju hijau ya? ini ya. Ya sudah, uh, Mas Firman. Memang inilah yang menanya uh, cara Allah mengingatkan. Mengingatkan, kalau boleh saya cerita, mengingatkan agar kita kembali ke jalan Allah. Makanya, kenapa kita sebagai seorang manusia dilarang oleh Allah Ta'ala untuk emosi marah kepada orang tua. Yang dianjurkan ada hormat kepada orang tua. Seburuk apapun orang tua, kita sebagai umat Islam itu harus menghormat. Menghormat, ya. Menghormat ini bukan um, apa-apa. Bukan Jadi kalau ada orang tua salah, kita... Tidak perlu emosi, tidak perlu marah. Hormati dulu, kemudian baru memberikan nasihat. Tapi kalau memang orang tua sudah benar, kita tidak perlu kita emosi. Nah, Mas Firman, saya memohon. Karena ini memang uh, sudah terlanjur. Sudah dua kali terkena lagi. Saya mengajak Mas Firman untuk kembali ke jalan Allah. Kemudian, maukah Mas Firman rajin tahajud. Walaupun uh, mata tidak mampu melihat, tapi kalau Mas Berman dari kecil sudah dekat dengan Allah, sudah bisa sholat dengan tertib. Saya mengajak, jalankan sholat lima waktu itu tetap dengan tertib. Kemudian rajin tahajud, kemudian mohon ampun pada Allah. Doanya mudah sebenarnya, Ya Allah, jika tumor yang ada di kepalaku ini, karena sering saya menyimpan jengkel kepada ayah saya atau kepada siapapun orang-orang dekat kita, saya mohon ampun kepadamu. Doa itu, doa itu dengan tenang, dengan santai, dengan tidak terburu-buru. Kemudian mengingat kalau kita sering mikir jengkel kepada orang tua, ingat benar. Kemudian bisa mengeluarkan air mata karena kita memang merasa salah. Kerjakan itu semuanya karena Allah Taala kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan Allah nanti akan memberikan jawaban Lambat atau cepat itu tergantung kehusukan keikhlasan Mas Firman untuk memohon kepada Allah. Saya sendiri mendoakan mudah-mudahan Mas Firman nanti uh, bisa dimudahkan oleh Allah Taala dan diberi kesembuhan. Amin. Ya, Kalau ya, boleh saya... saya meminta nih, maukah kira-kira Mas Firman meminta maaf pada ayah nih, memang ada ayah nih di sini nih. Minta maaf dengan serius. Mudah-mudahan permohonan maaf, permintaan maaf. Mas Firman pada Allah ya, bisa diterima oleh Allah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi, mudah-mudahan ini adalah gambaran bahwa kita manusia harus benar-benar mau mengakui kekeliruan. Mau mengakui kesalahan. Mas Firman mudah-mudahan ini adalah ketulusan walaupun uh, kita jarang bertemu dan saya sendiri juga melihat ketulusan Mas Firman. Mas Firman cenderung memang baik, tapi memang ada kekeliruan yang itu tidak mungkin bisa terelakkan. Mudah-mudahan ketulusan Mas Firman ini... Nah, diterima oleh Allah Taala sehingga diampuni oleh dosa, uh, diampuni dosanya oleh Allah Taala dan diberikan kesembuhan oleh Allah Taala Amin kalau boleh saya tanya Mas Firman biasanya kepalanya sakit nggak Mas biasanya sakit ya coba make nya di di ini Pak ya sakit ya Mas Firman biasanya sakit nah sekarang sakit, saya mau tanya sekarang setelah minta maaf sama ayah tadi sama Abi rasanya gimana kepalanya sudah ya, hilang, hilang sudah hilang sudah ya, sudah gitu kebiasannya ya, sudah biasa lagi alhamdulillah mudah-mudahan ini salah satu jalan Allah memberikan kesembuhan Mas Herman ya Mas Herman jalankan nasihat saya yang memang semata-mata saya memberikan nasihat ini karena Allah taala dan mudah-mudahan Mas Herman bisa menjalankan semuanya ini karena Allah banyak-banyak minta maaf pada ayah banyak-banyak minta ampunan kepada Allah taala dan mohon diberi kesembuhan agar tumor yang ada di kepala, Mas Firman, Amin. bisa disembuhkan oleh Allah. Amin. Amin. Yang Allah. sabar menjalani kehidupan ini ya, Mas Firman. Mudah-mudahan ya. ya. Allah Ridha. Amin. Baik, terima kasih Mas Firman beserta uh, ayah beliau. Salah, Ustaz. Iya. Suatah Jun, Abdul, Jum, Berapa? Bisa di tengah malam, bisa cenderung uh, mau... Ya, sekitar satu jam sebelum mau subuh boleh. Iya, ya. ya. Sama-sama. Baik, kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan yang terbaik oleh Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan betapa terharu di sini kita menyaksikan kisah dari seorang Kang Firman dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ibu-ibu di belakang itu Ustaz banyak yang nangis, Ustaz. Karena bingung pulangnya enggak punya ongkos. Ustaz, aki masih di-becandain orang-orang ini. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan kembali. Iya, silakan Mbak, tolong sebut nama dan asalnya ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adeleni dari Ciamis yeah. uh, Langsung saja uh, Mungkin Keluhannya uh, uh, uh, Apabila Untuk suami saya yeah. uh, Apabila sudah Makan pedas uh, Sehari atau dua hari BAB nya langsung ada darah oh, so. ribut, ribut. Suaminya yang mana Oh, oh mana. ini Beri dong Bapak. Bapak bisa dekat Sama istri sempat sempat berdiri aja nggak apa-apa asal jangan abrak ya oh ini benar seperti oh, itu ini lo ini benar ini benar cabai rawit ini wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah dapat ketemu sama pak ustad terutama insyaallah akan dikemukakan keluhan-keluhan keluhan saya yaitu pertama adalah bila makan pedas itu dalam buang air besar itu ada darah tapi oh tidak sakit itu hanya ketakutan pak oh ketakutan mm -hmm. karena darah yang keluar ya iya yeah, kalau yeah. yeah. yeah. yeah, kalau biasanya kalau orang-orang seperti kita yang biasa-biasa kalau ada darah keluar ketakutan ketakutan ada beberapa takut melihat darah keluar kedua takut masuk rumah sakit <laughs> apalagi lebih takut lagi nggak punya aset itu takut sekali <tuh> ya. satu lagi Ustaz, apa takut harga cabai makin naik <tuh> Sebenarnya, sebenarnya isawa itu uh, masalah yang gampang sih. Ya. Uh, ini Akang namanya siapa tadi belum? Mansur. Mansur. Pokoknya oh, ya, saudara saya ya. Iya. <laughs> Mansur. Jadi uh, Akang Mansur nih. Ya. Kalau makan cabai itu biasanya Sehari dua hari itu keluar darah. Ini memang kalau secara klinis berarti akang ini kalau bisa cabai ini dikurangin kalau bisa ya, nih ya. ya jadi dokter pasti akan bilang begitu ya. pasti. Nah yang kedua ini yang lebih penting akang ini dulu atau sampai sekarang ini kalau ada masalah di dalam keluarga cenderung gampang gampang naik emosinya. Iya ya. Yang sering sering naik sama siapa sering marah? Ayo. Pak, ajaa, ayo. Sering naik siapa? Kok sering naik siapa? Maksudnya marah ini enggak sering naik siapa maksudnya. Salah saya, aduh. Tapi yang sering naik dari bawah. Sering naik dari bawah benar juga. Nah, pertanyaannya Kang Mangsur harusnya tanya nih. Dai jadi sering naik enggak gitu. Naik pohon, saya. Rumahnya di pohon. Iya. Agang, uh, itu hanya kalau Agang ada masalah di dalam keluarga, gampang sekali emosi, hanya itu saja. Gampang sekali emosi, makanya di daerah lambung, di daerah usus halus, di daerah usus besar, itu sebenarnya adalah alat untuk mencerna makanan. Sama, akhirnya di dalam keluarga kita banyak sekali masalah, Ini di dalam, jadi itu adalah alat bagaimana itu analoginya, kesamanya, kita dengan keluarga itu acem atau gampang panas hanya itu aja. Kalau kita gampang panas, gampang sekali kalau nggak cabai atau ya agak pedas merica itu agak agak ya itulah keluar darah. Nah, kan nanti belajar. Mulai saat ini, walaupun tidak kelihatan sakit, tapi kan itu penyakit juga. Ya. Jalankan uh, salat lima waktu dengan tepat. Kemudian rajin tahajud, banyak mohon ampun pada Allah Ta'ala jika akang dengan keluarga sering kali atau gampang sekali emosi kalau ada masalah dia. masalah kecil itu gampang sekali tersinggung atau emosi. Nah itu mohon ampun. Kemudian yang ketiga, uh, mulai saat ini, mulai akang Mansur ini uh, datang ke Masjid Anida, belajar berjanji pada Allah Ta'ala agar tidak gampang lagi untuk marah, tidak gampang lagi untuk jengkel atau emosi kepada keluarga, baik kepada istri atau pada saudara-saudara yang lain karena Allah mau dah. Mau benar nih? Iya. Oh, yang benar nih. nih. Karena kalau operasi usus itu mahal lho, Bang, benar. Siap uangnya enggak kalau operasi? Oke, oh, benar ya. Ya sudah, sekarang yang siap Insya'Allah sekat pada Allah ya. untuk sholat sunat ta'ajud. Ya. Jalankan sholat sunat ta'ajud. Mohon ampun pada Allah ya. Ta'ala yang berhubungan dengan itu. Yang berhubungan dengan sering emosi, sering marah di dalam keluarga. Ya. ya. Mudah-mudahan Kang Mangsur bisa menjalankan. Dan itu akhirnya sehingga menjadikan uh, Allah Ridho Sehingga Kang bisa diberi kesembuhan dengan cepat Amin. oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik Kang Mansur. Terima kasih. Terima kasih terima kasih Pak Ustaz, jajah kalahuran kacirok. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau lihat-lihat kayak kakak beradik malah-lamah. Yang mana? Ini Kang Mazur sama istrinya. Iya, benar sih. Kakak Iyi. adik, nanti dia bilang kakak adik, nggak boleh <guluh> dikumpulin lagi. <guluh <guluh <guluh baik, dan uh, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemana-mana, tetap di dipengkel hati bersama Ustaz Danu dan Daizaki. Zaki Mirja, kami akan kembali saat lagi Alhamdulillahirrabbilalamin Saya jadi teringat satu pepatah Arab yang mengatakan As-sihatul tajun ala ru'us sihah La yaroha illal marad Bahawa Kesehatan itu adalah mahkota yang begitu mahal Bagi setiap manusia Namun mahkota itu tidak berasa mahalnya Kecuali oleh mereka yang sudah dititipkan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita terus berusaha untuk menjaga kesehatan kita Dengan menjaga akhlak yang mulia Amin Ya Rabbal Alamin Baik, kembali kami persilahkan Untuk bertanya langsung kepada Ustaz Danu Iya, Ibu silahkan berdiri Tolong Sama. sebut nama dan asalnya Kesini, Ibu ada yang kesini saja saya Ibu dari Kuningan Micnya tolong dideketin kayak pakai lipstik. Saya Ibu Aiz dari Kuningan, di uh. <laughs> ya. Kuningan. Ya. Dia bertanya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya tanyakan Saya punya penyakit yang Setiap bulan Kalau datang head itu Terlalu lama Kadang setengah bulan Oh, setengah ya, bulan, bulan. Iya, kalau jatah normalnya, biasanya aku seminggu, tapi saya setengah bulan itu baru berhenti. Baru, ya. Itu dari dari gadis atau baru-baru ini, Bu? Uh, hampir 4 tahun. Oh, baru-baru ini oh, baru berarti ya. Berarti suaminya pusing baru 4 tahun ya. <laughs> Yeah. <tik> Padahal berduanya juga sama-sama pusingnya juga. Beliau oh, yeah. juga pusing kalau <gurai> melihat suaminya. <y foliage> ibu kesini sama suami enggak? Enggak. Sama ibu-ibu pengajian aja. Iya. Yeah. Oh ya, yeah. ya sudah. Hmm. Saya mau bertanya sama Ibu Riz. Ibu Lilis. Euis. Euis. Euis. Euis. Pasti dari Medan ya, Ibu Euis? Ningan. Kalau Medan, eh, sudah, sudah dari Medan. Dari Medan, Horas. Iya. ibu nanti dideketin lagi ya. Iya. Ya. Ya. Ibu Ois, uh, putranya berapa? Dua. Dua ya. Saya mau tanya, ibu Ois, 4 tahun sebelum ibu menderita uh, mens agak panjang, yang sebenarnya secara fisik tidak, ibu tidak terasa sakit, tapi yang sakit malah yang tidak sakit. Ibu tidak terasa sakit tapi yang sakit suaminya, sakit pusing kalau begitu yeah. ya. Itu tujuh turunan sakitnya tiga tanjakan. Jadi kalau sudah selesai ngebut nanti. Bisa aja. Ibu, ya kan waktunya mepet biasanya kalau kita dulu sekolah, kuliah nih. Kalau sudah waktu belajar mepet dengan besok pagi mau hujan tu kan ngopot, jadi udah enggak enggak hmm. konsen kuliah enggak apa aja untuk belajar semalaman. Iya itu, Ois saya hanya mau tanya itu biasanya sih itu ada sesuatu yang menjadikan Ibu Ois itu jengkel jengkel, tapi Ibu Ois diam enggak bisa ngomong khususnya bisa aja dengan bapaknya anak-anaknya itu aja, enggak bisa ngomong jengkel sih diam. Iya, tapi gak bisa ngomong gitu. Benar, Benar. apa nggak? Benar. <laughs> Benar. Seorangnya diam nggak selalu terus terang. Oh. Ibu memang diam gitu. Yeah. Jadi kalau jengkel sama suami, diem juga. Iya. Yeah. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kok bisa Ibu Isemeng jengkel sama suami? Kenapa? Iya <laughs> kan suaminya lihat nih, ini Ibu kan masuk TV nih sekarang. Saya yakin Ibu Isemeng papa nanti lihat TV ya, gitu. <laughs> Mudah-mudahan uh, ibu nanti yang dapat pertanyaan ngerti. Kan, sekarang pasti nonton. Bisa lah nonton enggak ayo, suami. Insyaallah. Insyaallah insyaallah. Karena saya mau tanya apa yang bikin ibu is jengkel sama suami? Enggak apa-apa nyantai yuk kalau suami tuh seringnya marah-marah gitu. Tapi seringnya sering apa? Sering marah, uh -huh. sering marah. Uh -huh. yeah. Oh, itu yang bikin ibu is jengkel. Yeah. Jadi diem tapi enggak bisa ngomong tapi diem Karena kalau mamanya diladenin bicara malah Tambah ini malahnya ya. Padahal malam hari ruangan ber-AC panas juga. Iya. <laughs> Dia namanya malah lagi pusing. Ibu Ais uh, biasa saja. Mudah-mudahan ini suami Ibu Pak Ais juga lihat karena ini juga. ya. <laughs> Pak Ais. <Pak Alis>. <laughs> Diambil gambar. Pak siapa? Suami namanya siapa? Pak Emput. siapa namanya? Pak Emput. Emput. Emput eis, balapan getu gitu. Emput minta getu eis. Tidak <gitul> mau gitu. Kok namanya lucu-lucu sih? Jadi... Orang suntak serius orang suntak. Kalau ya. artinya apa itu? Emput. Emput. Tapi bukannya ya, <gitulah> yang makanan kambing? Gak tahu. Tanya oh, dong sama suami. Nanti kalau pas suami marah-marah, eh kamu anu anu anu anu terus diem. Suami kan dia sebentar nih tanya Pak emput itu artinya apa gitu <SISU> loh <SILENCIO> ya, Insyaallah mau ditanyakan Hah? <SILENCIO> Insyaallah mau ditanyakan Bila <SILENCIO> masuk dulu yang tanya terus nanti suaminya nih biasanya ya nanti kalau suami pas Jengkel itu kemudian tanya Pak emput itu artinya apa sih Pak nanti dulu deh marahnya sekali ketawa bener nggak Pak ya Iya <SILENCIO> ini ditanyain begitu Ya sudah. Ibu Wais itu hanya jengkel yang tersimpan oh. Nah Ibu Nanti kalau melihat Bapak yang sering marah Gak usah marah, gak usah Hei. jengkel, diam dulu Kemudian Permasalahan itu uh, diselesaikan dengan baik Ya paling nanti bilang Maaf ya Pak, hanya gitu aja Kalau Ibu salah, yeah. bilang aja maaf ya Pak Itu insya Allah mudah-mudahan bisa meredakan Amarah beliau Dan oh. nanti juga titip salam buat uh, nah. Pak Put <laughs> Salam dari saya Insya nanti bilang, sampaikan. jangan sering marah, ini karena kata Ustaz Danu. Nanti Ayo. kalau marah-marah terus, kena jantung ya, koroner nanti oh. ya. Iya. <laughs> ya, ya. Insya Allah gampang kan? Ya. Nanti Ayo. dirubah, jangan sering jengkel yang tersimpan. Kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala agak sering. Kalau memang uh, keluar ya. mesnya agak lebih panjang. Mudah-mudahan Allah Ridho sehingga Ibu bisa diberi kesembuhan dengan cepat oleh Allah Ta'ala. Ya. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Kita persilahkan kembali Ya tolong dihantarkan mic-nya Ibu Iya silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abdi Gedi Saderek Raihnya Abdi Timobor Ia telah anak kejang-kejang Mati saya. <guluh> ampun deh, ampun. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya. Ibu silakan pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, saya dengerin aja kok. Iya, <guluh> <guluh> didengerin tapi nggak dijawab. Saya, saya dari Bogor uh -uh. bawa adek ke sini. Nah, nah. gitu dong. Uh. Iya. Anehnya tai ngan aneh, anak-anak gitu. tahu <gulah>, saya mau apa? Adik berdekatan mana? Abdi berdekatan mana? <gulah> Maaf Pak Ustaz. Iya enggak apa-apa. Gimana gimana Bu? Ini keluarnya ada saya tadinya jatuh tapi A -a se sampai sekarang sudah setahun, jadinya kejang-kejang gitu. Hah? Kejang-kejang. Sering jadi kejang. kayak gerak-gerak aja gitu oh, badannya. Gerak, gerak aja badannya. Ya. Ini Ade sudah punya suami belum? Eh, Putri ya? Iya. Oh belum Baru berumur 19 tahun Oh baru berumur 19 tahun Satu hmm. tahun ini ya Iya uh, Adik ibu sebelum kejang-kejang Ibu sering melihat gak adik itu sering emosi Apalagi emosinya sering diem Marah tapi diem Sering gak yang seperti itu Kayaknya enggak orangnya baik gitu ya Gak pernah marah. pernah marah Makanya iya. saya bilang emosinya diem Oh gitu ya <laughs> Kenapa? Oh ya. Ibu, kenapa harus begini ni, bu? Aduh, ini ibu berawan model dia tak boleh dia begini ya. Saya di muai kedua yang goyang dulu kan Malu. Oh, malu. Ibu. Aduh, ibu Pasti... malu sama saya ya. Iya, iya, oh ya. Ibu kalau ikut tarung ganggu, menang deh, Iya, ibu. Yeah. Adik ini marahnya diem. Beliau hmm. tuh, jadi marahnya diem. Jadi uh, mirip sama seperti tadi Mas Firman. Mas Firman itu marahnya diem. Yeah. Cuma kalau Mas Firman marahnya diem, tapi marahnya biasa. Nah, kalau adik ibu marahnya kuat sekali. Kuat diem, jadi kayak orang geregetan tapi diem. Nah, ini akhirnya terbaca oleh Allah Taala dan memang. Bisa aja beliau pada waktu marah Habis marah itu terus ngamun Diam Di kamar sendiri Seperti itu Nah inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak terkontrol hmm. Kalau boleh saya bercerita uh, Apa namanya ya Ini harus dirubah Jadi adik kalau memang mau ini harus dirubah Cenderung harus menjadi seorang yang baik Kalau memang sehari-hari memang tidak marah dalam diamnya pun juga jangan ada emosi, jadi hmm. biasa saja, kalau gak cocok uh, bicarakan dengan baik, hanya itu, B kalau gak cocok, bicarakan dengan baik jadi ngobrol, yeah. hmm. insyaallah itu akan menjadi kendornya uh, sistem motoriknya adik ibu hmm. Ya kalau itu sudah mulai kendor, insyaallah kejangnya tidak ada, tapi nanti saya mengajak uh, untuk doa, untuk mengaminkan dengan tulus mudah-mudahan nanti adik agak bisa lebih reda. Hmm. Ya, kalau bisa lihat wajahnya boleh enggak? Saya lihat wajahnya aja. Lihat ya, ya, wajahnya berdiri. Aja. Oh ini 18 ya. tahun umurnya ya. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya. Aduh. Ya. Ini motoriknya udah kena ini. Aduh. Ini jangan kurang pinter ya. Ini kalau bisa ke dokter aja. Karena sistem motoriknya, sistem otaknya udah kena. Ini gampang sekali kejang beliau. Ya, betul ya? Oh, iya, iya, iya. Ya. Iya, udah aja gak, gak diam, udah aja gini, gerak-gerak terus gitu. Iya, memang. Iya. Ya, sudah. Nanti ikut doa ya. Iya. Untuk ikut doa, ngaminin. Uh, mbak bisa ngaminin doa ya, mbak ya? Insya Allah bisa, mbak. Mbak siapa namanya? Iya, namanya mbak siapa? Risa. Risa. Risa, Risa. Risa. Riska Riska Yunita. Oh iya, nanti ngaminin doa, mudah-mudahan nanti agak reda. Mudah-mudahan nanti Allah bisa memberikan kesembuhan dengan cepat karena ini agak be... kalau besar cita ini agak bahaya karena sistem motoriknya sudah kena. Jadi mohon nanti ngaminin dengan serius. Iya, baik. Mudah-mudahan manfaat ya, Bu. Baik, alhamdulillah Makan, hamil, amin. Capek. Iya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari Kisah-kisah yang disampaikan oleh Saudara-saudara kita yang lainnya Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga Jangan anda kemana-mana Tetap di bengkel hati Karena Ustadz Danu dan Dai Zakir Mirza akan kembali Saat lagi <tik> Alamin. Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu asbar Setiap manusia Akan ditimbang segala amal dan perbuatannya Diawali dengan masuk ke alam barzah Lalu kita akan masuk ke alam mahsyar Maka akhlak inilah yang akan menentukan Tubuh ini akan merekam Setiap apapun yang dilakukan oleh akhlak kita Baik Ustaz untuk selanjutnya kita akan terima telepon terlebih dahulu Baik, halo, Assalamualaikum Oh, putus, baik Sebelum kita terima telepon, langsung kita beri kesempatan lagi Langsung kepada jemaah Untuk bertanya kepada Ustadz Danu. Ya, silahkan Mbak, tolong sebut nama dan asalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wr. Wb Assalamualaikum Pak Ustaz Danu dan Pak Salam, makasih ya. Pak, saya Siti Aminah dari Ciledug, Tangerang Saya punya keluhan seperti ini Pak uh, Pak bela di kantor, saya punya atasan Atasan saya kalau manggil itu sesuai dengan nama saya gitu sesuai Manggilnya gimana? Arogan gitu Pak, jadi saya stres, depresi jadi, Manggil bagaimana? Uh, jadi gini kalau manggil itu sekadarnya Pak, nyet-nyet, jing-jing gitu Gimana gimana? Gimana, gimana gimana ya bukan ya, kamu akan kasar apa kata kata kasar gitu pak apa sih katanya iya nama nama nama nama binatang binatang nyamuk oh eh, gitu uh, pak pak maaf nih sebelumnya keluar dari jalur ya pak uh, pada desember lalu desember 2010 saya mendatangi orang pintar gitu hmm. ya Pak ya dengan tujuan mungkin kan karena saya udah saya masih uh, muda menjelang dewasa dan teman-teman hmm. kan mungkin udah pada menikah dan saya pun pengen menikah gitu ya Pak. Hmm. Dan, uh, kata nah, Ustaz... jawab, nih, <laughs> dan kata ini dai-nya yang jawab kayaknya. Dan kata Ustadznya gini, Pak. Uh, sebenarnya hmm. dalam hukum Islam itu ya Pak, yeah. kalau mandi kembang dan totok aura atau buka aura itu hukumnya apa ya Pak ya? Soalnya It, itu dilarang itu. Oh dilarangnya pakai itu musrik ya? itu. <tampir> ya. <tampir> iya. Iya memang juga Buka aura enggak. itu musrik itu, apanya ditutup. Oh. Bohong-bohongan aja itu musrik. Buka bener. aura nggak boleh Ustaz. hah? Buka aura itu, buka aurat dah boleh? Aura bukan aurat Ustaz. Kalau ya. buka aura itu sebenarnya ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh. Oh. Jadi ini ini karena orang itu juga bingung mau kerja apa sehingga macam-macam aja. Mau buka aura, biar cantik, kemudian ditambahin ini, tambahin itu, mamanya. Oh. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ini siapanya? Ini ibunya. Oh. Ini Pak Ustaz. Anak saya itu pulang kerja, langsung ngigong-ngigong ngomongnya. Ah. Terus habis katanya Abin jalanin itu ya maaf Ustaz Abin saya jalanin apa? Abin jalanin mengembang nah. ya, ya gak tahu itu orang saya gak tau oh, nah jalan. udah gitu pulang marah-marah udah marah-marah lot harinya lagi kayak Ustaz itu seramah-seramah gitu nah udah kayak gitu saya nyari orang pintar lah Kiai ya, atau Ustaz-Ustaz kayak Pak Ustaz Dano gitu uh. Eh, saya mah ngajarin yang begitu-begitu. <tuh> <tuh> saya ngajarinnya mah biasa aja, ya. ya ada yang ngajarin gitu, coba biaya-biaya uh, Pak Ustadz, biarin setannya hilang apa bagaimana, gitu. Ketanya eh, hilang gitu, ya. ya. Oh, nah, terus? udah gitu, uh, kata orang itu, katanya, ntar udah sembuh ya, insya Allah, katanya gitu. Nah, sekarang ini, Alhamdulillah, anak saya udah mendingan daripada yang kemarin, Pak Ustadz. Oh, gitu. Saya mohon sama Allah biarin diangkat penyakitnya, biarin ya, bisa amin. bekerja lagi seperti semula Pak ustaz Iya. Ya. Oh, Terus gitu. kini Pak ustaz anak saya itu kalau lagi nggak sadar itu bajunya batunya dibuang gitu. Apa batunya? Baju. Baju. Bajunya, lagi, baju yang di lemari ya. apa? Apalagi dipakai? Apa yang dipakai? Iya, ini apa tuh kalau lagi gak sadar aja gitu. Iya, yang itu baju di lemari apa yang dipakai? Yang dipakai. Kapan oh. dibuang? Ya, Kapan sekarang... lagi maksudnya? Ya. <laughs> Biar nanti yang doain gak ingin <laughs> Ya, sekarang ini udah enggak. Sekarang oh, udah sekarang enggak. udah enggak. Waktu sebelum ke tempat ustaz itu anak saya memang belum stabil. Tapi ya, alhamdulillah baik, sekarang udah mau pakaian udah nggak mau buka ini gitu okay. ya ya tengerlah. ya ini ya. <tuk> mohon maaf ya di TPI bilang baju baju tegalas ya bisa minta doanya tiarin timah kapulik sama Allah ya, baik, Ibu Pak Ustadz saya <tuk> minta mohon doanya dong biar cepat jodoh sama ada pekerjaan. <tuk> Ya <SILENCIO> nah, ini doanya kok banyak ya. <SILENCIO> <SILENCIO> mumpung saya ada di sini oh. dan mumpung bertemu sama Pak Ustad yang ganteng-ganteng. <SILENCIO> ah. oh. Iya. Kerajin nih, kerajin nih. Ustad dulu siap 24 jam. <SILENCIO> Aduh, ya, itu, alhamdulillah ya sudah. Pokoknya ke orang pinter jangan deh ya. Makanya saya senantiasa mengingatkan. Yang namanya Islam itu sebenarnya lurus-lurus saja. -lurus Cuma kadang kita manusia, kadang itu karena nafsu kita aja, Kita ingin cepat, kita ingin ini. Enggak yakin dengan sholat kita, enggak yakin dengan doa kita. Sehingga cari ke sana, cari ke mari, nabrak sana, nabrak sini. Iya, yeah. nah. Kalau boleh uh, Mbak siapa namanya tadi Mbak Siti Aminah, betul ya Mbak Siti Aminah, Kalau dipanggil atasannya yang AOAI itu udah biarin aja deh ya. Kali memang dia ingat pada Nenek kakek buyutnya dia sendiri, iya, ya. jadi udah biarin aja. Betul -betul. Ya kan ya. Jadi udah nggak usah marah, nggak usah stres biasa aja. Kemudian nanti kalau bisa dekatkan pada Allah Taala serius sholat lima waktu dengan tertib. Dan banyak-banyak mohon ampunan, ya, mohon ampunan, serius. Kemudian, uh, saya juga mau bilang nih sama Mbak Siti Aminah, kalau sama dulu Mbak Siti Aminah sama cowok juga sering sering galak. Jadi jangan, sekarang jangan, jangan diatur hmm. sekarang. Kalau sama cowok mah jangan galak-galak. Kalau udah gak deket gimana, pusing sendiri kan ya. Pokoknya dengan siapapun jangan galak-galak, khususnya dengan orang tua atau dengan ayah itu jangan galak. Iya, kebetulan kan ayah saya ada di sini, Pak. Ayah ah, saya itu ah. punya penyakit darah tinggi, gitu, oh, Pak. Oh ya. <laughs> <enggak tetangganya>. iya, tetangganya diajak lah, <laughs> tetangganya. Jadi, um, apa sih namanya, sedikit-sedikit suka marah. Oh iya, baik-baik, Pak. Iya, ya, <laughs> ya, nggak usah cengkelah. Yang namanya ayah, ibu itu biasa marah, anggap aja biasa. Baik, karena yang ya. ngelahirin kan gitu ya? ya. Tapi kalau gak ngelahirin yang ikut marah, nah itu yang gak biasa. Udah biasa aja, yang penting jangan Jekyll. Mbak Siti Aminah sering jengkel dan juga sering ke orang pinter. Nanti kita doa sama-sama, mudah-mudahan nanti yang dari orang pinter benar-benar diangkat dari, oleh Allah Ta'ala ya. Sehingga ya bisa sebut dengan cepat lagi, kemudian bisa Baik. kerja mudah-mudahan dilapangkan jodohnya amin alamin mau ingin yang kayak apa? kayak Dai Zaki? atau mau pilih yang di sini yang keren-keren ganteng-ganteng begini? iya sebenarnya sih saya naksir sama atasan saya cuma gimana sih? cuma, cuma... Baik, <tuk> ngaku juga baik, akhirnya ya baik Nggak. naksir sama atasan cuma jadi ya. Pak Ustaz cuma kita terhalang sama keyakinan Oke okay, Mbak nanti kita lanjutkan kembali Tadi sudah panjang curhatnya <laughs> Baik Ustaz Kita akan terima telepon terlebih dahulu Ya halo Assalamualaikum Assalamualaikum Ya kita terima telepon terlebih dahulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Tuh suaranya mana ini Assalamualaikum Iya, ibu kita akan menerima telepon dari pemirsa di rumah, cuman gak ada suaranya. Belum masuk? Ya halo, assalamualaikum. Oke, baik. Mungkin ini nyasar kemana teleponnya? Saya nggak tahu juga ini. Baik, mudah-mudahan. Oh, assalamualaikum. Satu juta kita Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, gimana mbak? Dari Padang Dari Padang Iya Dari Padang apa Jati Padang Dari Padang, Padang, Sumatera Barat Oh, ondeh-mondeh Namanya siapa, Mbak? E, ibu Ita Oh, ya silakan Ibu Ita langsung tanya kepada Ust. Danu Assalamualaikum, Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya nih Pak Ustaz Sudah lebih uh, uh, 6 bulan ini Pak Ustaz Saya uh, sakit apa nih namanya Pak Ustaz uh, Kurang apa? ada ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya Kadang-kadang tidak -kadang konsentrasi dengan apa yang dikerjakan Ya, ah. saya sudah pergi berobat ke ya juga ke apa namanya orang-orang pintar juga begitu Pak <laughs> Ustad orang nah, pintar lagi ya orang ya. pintar lagi aduh ya Jadi, ya tutum, uh, saya sudah uh, beberapa kali nonton uh, bencel hati ini Pak Ustad ah. saya sudah laksanakan sholat malam sudah sholat ya. uh, uh, apa namanya sholat sunat Mm -hmm. tapi sampai sekarang masih begitu juga Pak Ustaz konsentrasi saya masih terganggu juga ada-ada sesuatu yang mengganggu di hati saya kok tahu kalau itu mengganggu di hati ibu dari mana Bu kadang-kadang ada yang uh, uh, sesuatu yang dikatakan di atasnya, bunuh diri aja lah oh gitu oh. jadi ada yang bicara di dalam hati bunuh, bunuh, bunuh gitu ya Iya, turun-turun, turun, oh. turun, turun macam-macam itu Pak Ustaz tuh yang udah lakukan. Iya, iya, iya, iya, iya. Ibu Ita, saya mau tanya, Ibu Ita sering gak Ibu Ita emosi, kemudian ngalamun, kemudian sering putus asa kalau ada masalah, apalagi dengan suami, kalau ada masalah sering ngalamun, putus asa, seperti itu, Bu? Iya, Pak, Pak sering lamun, kadang-kadang nggak tahu apa yang mau dikerjakan. <cang> nah kalau ada suaminya ya pasti tahu ya yang dikerjain. Iya. Oh iya, loh. tahu, ketahui, ketahui lagi. Iya. <c WWE> yeah. so, soalnya suaminya. Pak Ustad, saya mau tanya nih Pak suami saya itu kalau sholat, sholatnya dua na itu. Oh nggak na -na nggak apa yang dibacanya. Saya sering sudah kasih tahu tapi dia nggak mau melaksanakan apa yang saya katakan Oh jadi suami uh, disuruh sholat sama Ibu Ita tapi suami masih belum bisa menjalankan gitu Iya seperti oh. sholat yang sungguhnya gitu oh, Emang sholat suami sholat nggak sungguh-sungguh apa gimana Bu saya lihat seperti ruku, ruku, kemudian berdiri, tak kelihatan gitu. Kalau orang sholat kan kusuh yeah. gitu. Tapi saya juga tidak kusuh soal sholatnya Pak Ustaz. Karena <laughs> sering diganggu gitu. Berarti kan tubuh-tubuh juga dong Ibu ya? Ah, Jadi, ibu kita ini lucu nih. Ah, ya sudah tidak apa-apa. Yeah. Semuanya memang kita pun akan berusaha dalam... Sholat dalam sujud pada Allah Ta'ala Berusaha untuk khusus Dalam membaca-bacaan sholat juga khusus Ibu Hita ya sudah Tidak usah terlalu jengkel sama suami ya. Dan juga Jangan sering ngalamun Kalau sering ngalamun itu tuh ada yang suruh bunuh diri Bunuh diri, bunuh diri seperti itu Ibu ya. Hita nanti gini aja. Apa nanti kita doanya yang begitu saja ya. Biar Ibu uh, Hita ini Ikut serta dengan uh, doa Ustaz nanti Oh gitu ya jadi doa kita ada nanti dipergunakan untuk para makhluk Allah yang nongkrong di hati kita. Betul. Yang sering ngomongin yang tidak-tidak gitu ya. ya. Ini yang itu juga kira-kira. Baik. Nah, nih. Ya nanti mudah-mudahan saya ingat ya doanya ya. ya. Nah, ya. Ibu kita nanti uh, uh, ikut doa ya. Mudah-mudahan nanti uh, dimudahkan oleh Allah dalam kesembuhan ya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ita dari Sumatera Barat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jangan anda mana mana karena bengkel hati. Nanti kita akan berdoa bersama dipimpin langsung oleh guru kita Ustaz Danu. Tetap di bengkel hati bersama Ustaz Danu dan Dai Zaki Mirza. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Betapa kita ini sering menzolimi diri sendiri Menzolimi orang lain Bahkan menzolimi yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Semoga pengajian yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Danu Itu bisa membuat hati kita lebih baik Karena bagaimanapun yang dilihat oleh Allah bukan penampilan kita Bukan wajah kita Bukan fisik kita Bukan harta jabatan Tapi yang dilihat oleh Allah Adalah hati kita Hati yang bersih Hati yang senantiasa berzikir Kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk menyempurnakan pengajian kita Di minggu pagi ini Kami mempersilahkan Ustaz Danu Untuk memimpin doa Ustaz Alhamdulillah Terima kasih Zai Zaki uh, Jamah, Anida Dan juga Pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas, khususnya. khususnya bagi Bapak, Ibu atau saudara-saudara saya yang ingin menghilangkan ilmu yang ada dalam tubuh yang belum sempat datang ke Masjid Anida di sini. Marilah kita berdoa dengan khusyuk agar ilmu ini Uh, bisa keluar dari tubuh kita karena Allah. Jadi, jadi kita tinggalkan kemusrikan, kita tinggalkan syirik. Dan kita hanya makhluk Allah, milih Allah dan kita hanya berpastah diri kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusus. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala muhammad wa ala alihi wa shahbi Ya Allah, Ya Aziz, engkau lah yang berkuasa di langit dan di bumi. Engkau lah yang berhak memberikan rahmat kepada hambamu yang engkau pilih atas amal solehnya, Ya Allah. Dan engkau lah yang memberikan peringatan kepada hambamu yang engkau pilih. Atas kekurangan-kekurangannya di hadapanmu, Ya Allah mm. Ya Allah, Ya Gopar engkaulah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami mm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini mm. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah mm. Ampunilah dosa yang kami lakukan pernah berbuat musrik, Ya Allah Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, Ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, Ya Allah. kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hambamu yang lain, Ya Allah. dan juga dosa yang kami lakukan kepada makhluk yang terciptakan di muka bumi, Ya Allah. Ambynilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanMu ya Allah. Ambynilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Amin. Ya Allah ambynilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami Amin. dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada Beliau ya Allah. Amin. Ya Allah ambynilah dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ambynilah dosa guru-guru kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami Amin. Jika kami senantiasa melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulmu Amin. Ya Allah, Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan taqwa dalam hati kami Amin. Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu, Ya Allah Amin. Alhamdulillah kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Amin. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa di hadapanmu Sehingga kau berikan kami peringatan, Ya Allah. Termasuk sakit yang ada pada diri kami. Hmm. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Gopar. Hmm. Kami mohon ampun kepadamu, Ya Allah. Hmm. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami, Ya Allah. Hmm. Dan menghilangkan peringatan dan musibah yang ada pada diri kami, Ya Allah. Hmm. Dan jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, Ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah Ya kawan Dan Amin. kami mohon agar kau berkenan Menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah Amin. Ya salam Agar Amin. kami lebih sujud padamu ya Allah Amin. Amin ya, Allah. ya Allah Jika di dalam tubuh kami banyak sekali makhluk yang menguasai tubuh kami. Banyak sekali makhluk yang menguasai hati kami. Banyak sekali makhluk yang menguasai pikiran kami. Banyak sekali makhluk yang menguasai jantung dan darah kami. Ya Allah. Hingga makhluk tersebut masuk. Karena kami sering ke orang pintar. Amin. Kami sering membaca mantra-mantra. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Amin. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulmu. Ya Allah. Amin. Kami mohon kepadamu ya Aziz. Amin. Agar engkau berkenan mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh kami ini ya Allah. Amin. Yang senantiasa menyuarakan kata-kata yang jauh dari Sariat ya Muhyiddin yang mengajak kami senantiasa jauh dari Sariat Muhyiddin ya okay. yang bisa membicarakan, membisikkan kata-kata kepada kami yang tidak baik Ya Allah okay. yang menguasai hati kami, yang okay. menguasai jantung kami. Yang menguasai fikiran kami Ya Allah Kami mohon kepadamu ya Aziz, Aziz Agar kau keluarkan makhluk yang Tidak manfaat dari tubuh kami Ya Allah Kau jauhkan mereka dari tubuh kami Ya Allah Dan kau kembalikan mereka pada tempatnya Ya Allah Agar keimanan dan ketauhitan kami Senantiasa bisa istiqamah Ya Allah Amin. Ya Allah Jauhkanlah kami dari guran setan yang kau kutuk Ya Allah Amin. Jauhkanlah kami dari kemarahan dan kejengkelan Yang sering ada dalam hati kami Janganlah kami dengan sabaranmu Ya Allah Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh Ya Allah Amin. Amin. Ya Allah Ya Razak Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taib Di muka bumi ini Ya Allah Amin. Agar hati kami tenang dan tendram Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalanmu Ya Allah Ya Allah kami adalah hambamu yang masjid taif di hadapanmu ya Allah Ameen. Ya Allah kami hanya ingin menyembah kepadamu ya Allah Ameen. Dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah Ameen. La ilaha illallah muhammad rasulullah Dabban adinafisun ya hassanah Wafil akhirati hassanah Wa qinada banara Walhamdulillahi alamin Walhamdulillahi alamin Amin ya mujibat sahilin Amin ya arhammarrahimin Semoga ilmu yang saja diterima oleh kita di pagi hari ini bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Bila isofi kuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.